Kali ini saya akan membahas tentang Nabi Ibrahim Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada mereka yang selalu setia Juga kesetiaannya Semoga Allah memberikan bimbingan dan perlindungan untuk kita semua Amin Jadi ceritanya karena kemampuan saya yang bisa melihat kemasa laut Dan ternyata Zambik itu bermakna juga kembali ke kita Dan ternyata untuk memahami tentang kaisan Allah itu tidak bisa kita belajar sesuatu keluar dari diri itu harus belajar ke dalam diri harus kembali ke diri kembali ke pietra, kembali ke masa lalu karena benar siapa yang bisa mengenali masa sejarah dengan baik, maka dia akan mengenali masa depan dengan baik itu pun pernah disampaikan dalam pidatonya Soekarno jas merah, jangan sekali-kali kamu melupakan sejarah Artinya, untuk bisa memahami apa yang akan terjadi masa depan, kita harus bisa memahami apa yang pernah terjadi masa lalu. Nah, dari sini saya ingin menyampaikan tentang sejarah Ibrahim. Nah, Ibrahim sebetulnya nama aslinya itu Brahmana. Brahmana ini dalam Hindu adalah orang yang mengenal ketuhanan. Karena dalam tahta, tahta Hindu ini ada beberapa tahta itu. Sudra, Waisa. Terus eh, kesatria dan Brahmana Brahmana ini kalau dikatakan sebagai resi Atau guru, guru spiritual Karena apa? Karena waktu itu Mertuanya sendiri bernama Azar Adalah pendiri eh, Perdaulatan, pendiri jajirah Mertuanya itu Ya istilahnya rajanya lah Presidennya, sokarnanya lah Dia yang mendirikan tentang peribadatan juga Bagaimana ibadah kepada Tuhan Nah ada lima patung, lima berhala lima patung yang terbuat dari batu yang dibuat oleh kaum-kaum Kulurese -kaum di zaman itu yaitu Lata, Uja, Siwa, Manat dan Kubatul Ala. Lata Uja ini adalah lambang kemampuran dan lain sebagainya. Siwa, Afi, Manat, Kubatul Ala. Nah, Kubatul Ala yang sekarang disebut Takda. Nah, lalu Kubatul Ala ini sepertinya perlambang dari Lingga dan Yoni laki-laki dan perempuan linggarnya yang batu hitam itu melambangkan laki-laki dan yoninya yang emas putih itu yang ada lubang itu melambangkan perempuan yoni jadi linggar dan yoni nah ketika Ibrahim menemukan ketuhanan himpunan itu apa sih dia nyari lihat bulan oh tapi kan bulan hilang pas siang ya. terus matahari ah bukan itu katanya terus lihat masyarakat subuh subuh sholat ke masjid ke apa Menghadap ke, ke Betullah itu, ke rumah Allah yang lima itu. Tapi Ibrahim menganggap, masa sih Allah punya rumah saja? Kayak manusia gitu. Ada rumahnya, ada tempatnya dan itu harus disembah satu persatu berkeliling tiap subuh. Lalu mereka kan e, itu berkebiasaan sejak dulu. Jadi sebelum Ibrahim lahir, bahkan sebelum Nabi Muhammad lahir, benar sholat-sholat yang dikatakan sholat ritual itu sudah ada sejak dulu. Bahkan sebelum Nabi Ibn Ahmad atau Muhammad lahir itu sudah ada. Bahkan sebelum Nabi Ibrahim lahir sudah ada itu. Itu tradisi. Itu dijelaskan di dalam surat Al Qurais. Li ilapi Quraisin ilapi himrehlata sitai wasai pal yabudu robahadal lain. Dan sesungguhnya menghadap ke Baytul itu adalah kebiasaan orang Qurais sejak dahulu. Bahkan sebelum Nabi Ibrahim lahir sudah ada. Lalu Ibrahim membuat satu terobosan. Ini hebatnya Ibrahim makanya disebut bapaknya. Semuanya nabi dia membuat perubahan. Yang tadinya orang menyembah lima berhala, dia bawa kampak di penggalnya malam-malam. Yang empatnya Lata, latauja, siwa, manat, manat dan kebatu apa kebatu al di sisa air yang sekarang kafah. Ini yang empat dihancurin. Nah digantungin lah si kampaknya di kebatu al. Subuh subuh ketika ajar, mertuanya mau sholat pas mau lah. Kenapa ini padahal ada ke mana patu, empat patuh lainnya yang menghadap ke Kabah? Kan rumah lima, satu di tengah, yang empat saling berhadapan menuju ke tengah. Oh mamuk dia ya. ini siapa yang telah berbuat gitu? Tiba-tiba Ibrahim -tiba bangun, ngasih tahu, lah yang gede itu pak, masa? Lah lihat, itu kan empatnya ada tuh, digantungin di atasnya. Oh berarti kamu yang telah melakukan ini, saya nggak bodoh. Tidak mungkin saya berpikir bahwa batu itu yang melakukannya. Karena tidak mungkin batu melakukan itu. Karena tidak mungkin batu menghancurkan batu yang lain. Kata Ibrahim, lah, Kalau selainnya batu itu tidak berdaya, Tidak bisa melakukan apa-apa, Tidak bisa di Pak. Ngamuk, bapak makin ngamuk, Dih, hantam, ditabar. Kata Bapaknya, Kamu sudah durhaka kakak, menurut tuanya. Kamu harus keluar dari negeri ini. Kamu telah menghilangkan sembahan kami. Akhirnya diusir, Ibrahim makanya diceritakan Ibrahim dipakar api, tapi dia ada masanya dia tidak merasa bersalah kok karena gerakannya rayap, ngapain juga kita menyembah bantalah, ngapain buka kita menyembah batu, karena Tuhan itu bukan di luar, kalau kita menyembah Tuhan keluar diri makasih karena Tuhan itu lebih dekat dari ulat ter karena Allah itu bahkan lebih dalam dari rasa perasaan, Sanyatana uripiku amungiti badannya kiri. Im Kangkuo sudah datang namun si Rong Rongkuo bahwa senyatanya hidup ini hanya merasakan dirinya sendiri dan Tuhan itu Allah lebih dekat dari rasa-rasa kita sendiri. Artinya kalau kita menyembah sesuatu beribadah menuju keluar, memfokuskan diri keluar itu dah syirik. Akhir Ibrahim akhirnya diusir dan meninggalkan siti Jara istrinya. Ibrahim nggak tahu kalau siti Jara sedang hamil karena Ibrahim juga sudah tua. Pergilah Ibrahim sendiri diusir, dibakar oleh kemarahan orang-orang Qurayis -orang Dan perlu kasih tahu, Qurayis itu adalah bangsa Arab saat itu Sebetulnya dari kata kuru dan resi Kuru itu penyakit, seperti sapi kuru Di Sunda itu disebutnya penyakit Nah, resi adalah guru spiritual atau guru naji Jadi, kuru resi artinya adalah guru yang sakit, Guru yang menyimpang Ajaran yang menyimpang, disebut kuru resi jadi, bahasa Arab jadilah kurais, seperti kata majusi, ma itu artinya bangsa, ju itu junjungan, sesembahan, si itu api. Majusi itu adalah bangsa yang menyembah api, yaitu orang orang apa? Orang yang menganggap api itu suci, sehingga kalau mati pun dibakar sama api. Dan sesembahan mereka adalah kuil. Di mana di situ ada kuil, seperti di Hindu di sampingnya pasti ada air yang disucikan. Di, seperti di India, di situ ada kuil, mereka keliling-keliling mengeliling kuil. Setahun sekali disebut Maider Idul dan memakai pakaian putih yang tidak dijahit itu itu tradisinya orang Hindu. Melingin kuil setelah melingin kuil mereka mandi di sungai Gangga yang dianggap suci lalu mengambil minum dan mengambil berbagai air itu di kendi, -kendi untuk obat dan lain sebagainya. Nah, itu tradisi Maider ini sekarang disebut Tawaf Maider Idul, Idul. Nah, ibu lagi terusir. Cerita kembali, Ibrahim terusir dan dia melontak-lontak ke negeri seberang. Dia bertemu lagi dengan Siti Zahra, yang ternyata Siti Zahra ini anak seorang putri raja juga. Nah menikahlah dengan Siti Zahra, dia terusir dari dari ini. Jadi bukan Ibrahim meninggalkan Jahra, eh, Hajar, Siti Hajar. masa sih seorang Nabi yang tiba-tiba tega meninggalkan istrinya sendiri. Padahal Siti Hajar ini, bapaknya Azhar ini sangat kejam. Dia sudah merasa yakin bahwa apa yang ibadahnya itu sudah paling benar. Ketika Ibrahim membuat suatu protes diusir. Jadi, Ibrahim tidak kejam sama istrinya, tidak meninggalkan begitu saja, tetapi karena diusir. Nah, ketika di negeri seberang dia jadi raja lagi, dia mendapat kekuasaan lagi di di apa dipuja lagi di negeri seberang juga dia seorang raja yang di sana. Nah, suatu saat Ibrahim mimpi. Dapat mimpi bahwa dia punya anak. Wah, Ibrahim sendiri nggak tahu kan di negara Serbam. Waktu itu kan belum ada handphone, belum ada internet. Belum belum bisa nyari profil gitu. Bisa profil. Kalau sekarang kan tinggal nyari aja, hajar. Si foto profilnya, oh hajar punya hamil. Nyari profil di FB atau nyari profil di IG atau di Twitter. Kalau dulu kan nggak ada, kayak gitu. Jadi nggak tahu, nggak ada berita terputus saja. beritanya. Nah, ketika di negara Serbam, dia dapat mimpi bahwa dia udah punya anak. Wah. Saya baru tahu saya punya anak bernama Ismail. Tapi Ismail ini dalam keadaan genting yang perlu diselamatkan. Karena ternyata Ismail ini di Mekah ini oleh bapanya, oleh menetuanya, oleh kakeknya itu akan dikurbankan untuk menjadi persembahan kepada Allah. Karena pemahaman primitif orang-orang Quraisy pada saat itu, orang-orang Mekah pada saat itu adalah bahwa manusia harus berkorban agar Allah dekat. Jadi kurban, kurban itu dari kata korim. Jadi kur kurban, korim itu satu bahasa yang sama. Kurban korim. Nah Allah Allah itu korim korim itu artinya dekat. Jadi Allah itu akan dekat kalau kita berkorban. Nah pengertian korban di sini adalah nyawa. Pengertian korban di sini adalah darah, jasmani karena masih sarena. Jadi harus jasmani kita dikorbankan, nyawa kita dibunuh atau seorang anak yang suci yang masih perjaka atau perempuan anak perempuan yang masih perawan dibunuh seperti e, percaya orang Maya dibunuh dipersembahkan untuk raja di depan altar atau persembahan mereka itu di depan Ka'bah akan disembelih Ismail. Nah diadakan hari Jumat, toh mendengar berita itu langsung Ibrahim turun dari negeri seberang, datang bersama pengawal-pengawal dan seluruh rakyatnya ke Arab Saudi saat itu untuk mencegah terjadi Pembodohan. Ini karena pembodohan orang dikorbankan nyawanya untuk persembahan ke Dewa, persembahan kepada Allah. Dan Tuhan mereka pada saat itu adalah Om. Ini, ini adalah Tuhan orang-orang Quraisy -orang pada saat itu. Padahal Tuhan Quraisy saat itu yang menyembah Lata, uja manat kubah kubah tu Allah. Itu ketika dikembalikan dibalikan berapa persen ternyata ini juga Allah. Ini Allah sesembahannya orang Muslim yang ngaku dulunya Islam Dulu itu ya Om Sesembahannya orang Hindu Tapi diubah oleh Ibrahim menjadi Allah Sama saja sebetulnya Dan mereka tradisinya hampir sama Melakukan hal seperti itu Maidar-idar, Tawab Terus masuk ke sungai uh, yang dianggap suci, ya, suci Kalau dulu di Hindu Sungguh Gangga kalau di Arab mungkin jadi jam-jam, jam-jam pun terjadinya begitu ceritanya Hajar ketika Ibrahim pergi Hajar ditinggalkan tanpa susah air mengetuk menginjak-injakan kakinya ke tanah 7 kali muncullah semua air jam-jam dan diminum untuk Ibrahim dan uh, untuk Ismail dan Hajar. Nah, ketika udah besar mau dikorbanin karena untuk Qurib itu Qurib, Qurib itu dekat sahabat Karib contohnya sahabat dekat. Untuk karib dengan Allah harus kurban. Nah, tapi penerbangan kurbannya masih fisik, masih nyawa. Ibrahim datang. Lalu membuat pertukaran. Kata Ibrahim, saya akan membuat pertukaran. Untuk menyelamatkan nyawa Ismail. Dia harus menyelamatkan nyawa Ismail. Karena dia mendapatkan mimpi. Karena dia mendapatkan ilmu untuk bisa menyelamatkan anaknya, Ismail. Nah, apa pertukarannya? Karena orang yang kurais waktu itu kuraisi, orang Arab itu masih bodoh dan masih gemar dengan kedoliman, juga masih gemar dengan judi oke, kita digemli antara Unta dan Ismail, dimasukinlah nama Unta dan Ismail ke dalam bocor dikocok-kocok pas keluar, Ismail lagi tuh, benar Ismail, harus disembeli oh, saya uh, oke, okay, kalau gitu, saya akan ganti nanti dengan Unta dikocok lagi, sampai 100 kali tetap Ismail keluar, sampai Ibrahim memohon pada Allah ya Allah, to tolonglah nyawa anakku, aku belum pernah melihatnya dari kecil, dan sekarang ketika udah besar mau dikorbankan gitu. akhirnya, ketika yang seratus kalinya, keluarlah nama unta oh ini gak ada, kata orang-orang musikura isu, ini masa 99, Ismail yang keluar seunta cuma sekali, masa bisa dirubah begitu saja oke, okay, kalau begitu, nyawa Ismail diganti dengan 100 ekor unta Wah, wow, senang orang-orang Mekah Betul-Burais Kerana dalam hati mereka mengolok-ngolok Seperti Ibrahim Nah, Ibrahim orang susah kalian Mungkin bisa membayar 100 ekor buntah Untuk persembahan, untuk kurban Kepada Allah agar korib Oke, kata Ismail Saya sanggupin Orang-orang Burais tidak tahu kalau Ibrahim Ternyata di negeri lain sudah menjadi raja Dan menikah dengan putri raja Dan dia menjadi raja pelanjutnya Dia juga kaya di negeri itu Ya, tapi satu lagi ada orang yang gak setuju Masih aja ada yang juhit dan dengki Saya gak mau gak setuju 200 ekor unta di, uh, harus direpak dendakan Lalu Ibrahim Oke, okay, saya akan uh, apa, Laksanakan dendak kalian Wah, wow, orang-orang saat itu Takju 200 ekor unta gila 200 ekor unta zaman sekarang berapa puluh triliun Kan satu ekor unta aja udah berapa Makanya orang ketika saat Ibrahim Nabi langsung saut, oh, "Wahai Allah, takjub. Binuh uang sebanyak itu." Dan sejak itu akhirnya Ibrahim eh, Ismailnya terselamatkan dan Ibrahim mengganti nyawa Ismail dengan 200 ekor unta. 200 ekor unta. Dan sejak itu pula Ibrahim eh, Ismail ini anaknya digelari sebagai anak emas. Kenapa tidak disebut anak emas? Kenapa disebut anak yang hebat? Karena dia satu-satunya penduduk Mekah yang selamat dalam pengorbanan. Karena setiap tahun sekali selalu ada pengorbanan perawan ataupun perjaka untuk korban. Ini kebodohan. Makanya di dalamnya lah di situ ada altar. Dulu itu altarnya itu altar yang kayak dipan, yang kayak apa? Kayak tempat tidur gitu pakai batu itu pun altar pemujaan, altar tempat pembunuhan. Manusia-manusia untuk di, dipersembahkan kepada Dewa Ini kebodohan Ini memang harus diganti Ibrahim itu hebat karena dia telah mengubah Dari menyembah lima batu Dirubah menjadi hanya satu batu saja Tapi ini bu, belum selesai Belum selesai Karena tetap masih menyembah keluar diri Tapi dia juga menyelamatkan Kebiasaan jahiliyah, Kebiasaan bodoh orang-orang Quraisy -orang Quraishan Berarti Itu masih Mempersembahkan nyawa agar dekat dengan Tuhan kurban, nyawa agar korib Allah dengan manusia dan ini dicegah oleh Ibrahim yang mengorbankan seratus ekor unta lalu siapa yang mendapat pengorbanan saat itu? Ibrahim karena orang lain kan tidak tahu hanya menyaksikan Ibrahim atau berkorban banyak. Nah, dan Ismail juga rela berkorban nyawanya disembelih orang-orang kurasayat itu yang masih tradisi kalau memang itu kehendak orang rakyat tapi ternyata diselamatkan oleh Ibrahim dengan diganti dengan 200 ekor unta. Nah, setelah itu, Ismail dan Ibrahim mendapat hikmahnya. Tapi orang Mekah saat itu, apakah dapat hikmah tentang korban? Tidak. Maka, pengertian tentang korban terus berlanjut sampai Ibrahim. Lalu Ibrahim mengatakan. S sampai, nih, Ahmad. dari Ibrahim sampai Ahmad. Nah, Ahmad baru mengatakan, kalau dulu kan zaman Ibrahim cuma disembelih disemberidah. Sebenarnya. Udah aja digelitakin di sekitar karma. Karena persimahan untuk dewa kata Ahmad itu kan jadi mubadir, mubadir itu perbuatan setan yang paling tidak dibagikan dagingnya dan dimakan, jadi akhirnya kita bermanfaat, oh iya ya sudah akhirnya dimakan dagingnya itu hebatnya Ahmad juga memperbaiki dari kebodohan-kebodohan yang sangat akut diperbaiki, tapi kata Ahmad bukanlah darah dan daging yang disembelih itu sebagai suatu kurban tapi ketakwaan kita kepada Allah bukanlah kiblat itu hadap menghadap ke utara dan ke selatan, tapi penyerahan diri itu kepada Allah. Jadi esensi Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, Nabi Ahmad atau Muhammad itu menggeser manusia dari kebodohan yang sangat akut itu perlahan dengan cara yang bijaksana, dengan tidak langsung mengkata, dengan tidak langsung menjudge, ya, dengan tidak langsung mengubah. Sehingga ketika Nabi Ibrahim beribadah langsung pada Allah di gua, ketika kebiasaan mereka suka sholat subuh, sholat duhur, dilaksanakan juga oleh Ibrahim. Untuk apa? Untuk sosial. Agar orang tidak memfitnah macam-macam. Itu pun dilakukan oleh Nabi Ahmad atau Muhammad. Walaupun dia malam-malam hari beribadah di gua Guajiro sendiri, Langsung kontak dengan Allah Saya menyebutnya latihan kejiwaan dengan Allah langsung. Walaupun langsung kontak dengan Allah Tapi ketika suhu dia pulang ke rumahnya Dia tetap ikut berjamaah dengan masyarakat Orang Christ saat itu Untuk apa? Untuk menjaga fitnah Jadi sholat lima waktu Itu sudah ada sejak zaman Ibrahim Sebelum Ibrahim pun sudah ada Sebelum Nabi Ahmad lahir pun sudah ada Dan Ibrahim dan Muhammad Tetap melakukannya dan melaksanakannya Untuk menjaga fitnah Dari orang-orang masyarakat yang belum ngerti jadi ajaklah mereka ke dalam Islam itu dengan hikmah. Uu ilah sabili robiqabil hikmah. Ajaklah mereka ke jalan Rob itu dengan cara yang hikmah. Tidak langsung memulai dan tidak langsung menyalahkan. Jadi saya tidak menyalahkan tentang beredaran kisah-kisah tentang ibrahim dan kurban itu menurut versi mereka, tapi versi yang saya lihat langsung, yang saya perhatikan langsung itu berbeda dengan apa yang dipahami orang pada saat ini dan pada umumnya jadi ya, ya ternyata bukan seperti itu sandiwaranya, sandiwaranya itu memang ismail akan dikurbankan oleh orang Quraisy, sedangkan ibrahim berada di jauh di negeri satra, dan dia datang untuk menyelamatkan dan mengganti dengan 200 ekor unta dan 200 ekor unta ini disembeli begitu saja, tidak dimakan lagi zaman itu. dan Muhammad memperbaiki lagi dengan paling tidak dimakanlah dagingnya agar bermanfaat dan bisa pesta setahun sekali makan daging gitulah. ya kan tidak itulah hikmahnya adapun misalnya hikmah-hikmah lainnya bertahap ini seperti benang yang kusut ini benang sudah kusut jadi orang sudah mengaku Islam tapi kenyataannya dia belum berserah diri kepada Allah ini saya seperti merangkai untuk kembali meluruskan benang-benang yang kusut kalau saya terlalu terburu-buru mencabik-cabik benang yang kusut dengan ketidak kesabar Langsung main Acak-acakan itu malah makin kusut Malah makin hancur Tapi perlahan-lahan dan pelan-pelan Sedikit-sedikit Itu Itulah Yang bisa saya sampaikan kali ini Tentang sejarah Ibrahim Perlahan saja Tapi sedikit-sedikit Bisa kita pahami bahwa Perjalanan yang disangkakan Kita pada umumnya Tidak seperti itu dan itu ternyata untuk menuju Islam gitu Atau menuju berserah diri itu butuh perjuangan yang besar Makanya saya ketika ada orang ngomong oh, Apa yang anda ajarkan benar nih Tapi saya melihat dia nih orang masih melihat kepada harta Saya akan uji dengan meminjam uang Ketika saya pinjamin uang Tiba-tiba oh, dia menghilang Tidak mau kenal lagi Dari situ saya melihat Ini orang masih melihat harta Padahal saya sebetulnya butuh gak butuh waktu itu tapi Ibrahim anaknya akan disembeli, bahkan dia berani menggantinya dengan 200 ekor unta. Dari situ kita melihat ternyata untuk menuju bersalah diri itu tidak hanya ucapan. Oh saya ingin bersalah diri, tapi juga butuh kurban, butuh pengorbanan sejauh mana kita kesungguhan kita kepada Allah. Ya terima kasih. Semoga video yang saya sampaikan saat ini. Dapat memberi inspirasi dan hikmah Untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh